Pak Jimanto, apa komentar Anda? Iya itu memang renteng sebetulnya, renteng. Pertama, dengan kenaikan BBM bersubsidi, itu kita kena dampaknya. Terutama dampak untuk membantu karyawan untuk menaikkan uang kehadiran bagi yang adil, yaitu mengenai transport dan uang makan kita naikkan antara 5 sampai 25 tahun persen dari yang sebelum kenaikan BPM dan kemudian kita dapat dampak menaik listrik ya PLN ini karena PLN kan bahan bakarnya juga BPM besar pakai BPM bersubsidi itu jadi karena PLN rupanya dapat jatah kuota berapa begitu terus rupiahnya berapa kemudian kelebihannya itu agak tarik-menarik ya dengan Pemadaman-pemadaman itu makin hari makin bintar saja. Nah, kami, kalau ada pemadaman tentu tidak berproduksi. Berarti kita membayar buruh yang tidak bekerja. Sebelum lagi kalau pemadaman tidak diberitahukan jauh-jauh hari, bahkan tiba-tiba maka banyak bahan-bahan yang sudah di dalam mesin rusak. Itulah kerugian-kerugian. Tapi tidak sampai melakukan PHK kan, Pak? Oh, enggak. PHK sekarang kan mahal sekali. Jadi kita enggak kuat juga PHK dengan merumahkan dululah bagian nanti kalau keadaan sudah membaik Nah kita surruh bekerja lagi kalau bir makan itu kan diapet haji upa pokok dan jangan tetap Bagaimana dengan pertanggungjawaaban terhadap Bayar Pajimanto Nah ini dia memang Faar itu merupakan inti atau kunci dari hidup matinya kita itu kalau yang bisa dimain harganya dimen tapi kalau yang tidak bisa ya? I t'a seratkan, nah, harga pada waktu perjanjian. Dan juga mengenai waktu, ya, waktu delivery time, ya, kita usahakan semuanya supaya bisa on time dan kalau perlu lembur, gitu. Nah, lembur ini juga, upah-lebur kan lebih tinggi dari upah biasa. Kalau sudah listrik mati, kemudian nanti harus lembur, nah, memang ini juga ongkosnya berduk duk ongkos produksi. Tapi, anyhow, kita akan menciptakan satu satisfied, lah, buat pelanggan kita buat payar. Itu adalah nyawa kami cara panjang. Baik Paji Manto, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topik of the Day bersama Ketua Apindo Jimanto. Saya Dewi Sintawati.